Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Apa kata ustaz? Apa kata ustaz kali ini? Berbicara seputar memilih calon pendamping hidup. Bagaimana sikap kita di saat calon pendamping hidup kita atau istri atau suami yang ternyata dalam pemahaman akidahnya berbeda? Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Da'wah Al-Bahjah Cirebon menjawab Aqidah yang harus kita pertahankan adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah. tapi ada catatannya. Tidak cukup orang mengaku ahli sunnah wal jamaah, sebab sekarang ada ahli sunnah wal jamaah palsu. Barangkali pernah kita membahas di wadi yang di kudingan sana, karena ada bagian aqidah juga. Jadi orang tidak cukup mengaku dirinya Islam. Jadi ada orang datang kepada anda, itu adalah juga mohon maaf yang ditanyakan ini adalah akibat dari tidak memperhatikan. Apa yang kita bahas pada saat ini Salah pilih Biasanya begitu Tidak mementingkan Yang penting Islam saja Oh tidak Kalau ada orang memelamar putri anda Tanyakan agamanya Kalau dia sudah menjawab Islam Islam apa? Dia harus berani ngomong Kalau dia mengatakan Yang penting Islam itu adalah pen pencuri Biasanya penjuri akidah Dia harus berani mengatakan Ahli sunnah wal jamaah Lalu tidak cukup dengan ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah apa? Harus ada lanjutannya Ash'ariyah Harus berani ngomong Ash'ariyah atau Madhuri Kalau tidak hmm. berani ngomong itu Ahli sunnah wal jamaah yang palsu Yang dikit-dikit membitahkan orang Menyesatkan orang Bukan ahli sunnah hmm. Tapi hanya pakai label ahli sunnah Dan lanjutkan lagi Ahli sunnah wal jamaah Ash'ariyah Sufiyah Jadi empat label ini harus Ahli sunnah Islam Ahli sunnah wal jamaah Sufiah Ash'ariyah Sufiyah ash Baik Anggap saja Barangkali benar apa yang ditanyakan ini Uh, seorang istrinya adalah ahli sunnah wal jamaah ash asharia asharia itu yang biasa dengan sifat 20 yang ya seperti wadi ini mm -hmm. uh, tak tahunya yang satunya berbeda mm -hmm. uh, berbeda ini ada bisa saja bukan ahli sunnah atau ahli sunnah palsu mm -hmm. uh, baik dua-duanya ahli sunnah palsu adalah orang yang sedikit-sedikit memfitnahkan orang itu derajat fasik mm -hmm. jadi kalau punya seorang yang fasik suami yang fasik Karena menyesatkan orang, mengat, mengatakan orang-orang oh, oh, Alim orang-orang besar adalah orang-orang yang ahli neraka. Ini ada kurang ajar kepada ulama. Jadi ahli sunnah wal jamaah palsu, orang yang anti kepada uh, marhabanan, anti kepada Pokoknya dikit-dikit membetakan itulah. Mm -hmm. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah palsu. Maka dengan perbuatan mereka, dengan lidah mereka, mereka bisa digolongkan sebagai orang fasik. Bahkan kadang sampai mengeluarkan kita dari Islam Maka bisa saja mereka sudah keluar dari Islam Karena omongan mereka Tapi kita tidak mengatakan mereka keluar dari Islam Tapi paling paling ringan adalah Kita katakan mereka itu adalah vasek Jadi karena vasek Seorang wanita boleh saja minta cerai Dan tidak ada perlunya mempertahankan suami Seperti itu kecuali kita bisa berubah Seorang istuami pun begitu Kalau istrinya sudah tidak baik, tidak benar tidak perlu kita mem mempertahankannya Dengan alasan-alasan alasan anak dan sebagainya Ini masih punya anak dua Kalau punya anak lima bagaimana nanti Tambah kacau lagi ya Jadi harus ada keberanian di dalam urusan kebenaran dan akidah Nah kalau kita berpegang dengan dengan prinsip ini Maka bisa saja Karena Anda berprinsip Maka suami Anda akan berubah Karena mempertahankan Jangan sampai kita mengalah Karena suami Anda punya prinsip Kenapa Anda tidak punya prinsip Nah ini kan salah kalau suami anda tidak punya prinsip Anda punya prinsip akan kebawa kepada anda Kalau suami anda punya prinsip Ternyata anda tidak punya prinsip Anda kebawa Kalau dia punya prinsip Anda punya prinsip Tidak akan ketemu selamanya Tidak ada alasan Kecuali anda punya prinsip Coba Anda renungkan Anda harus punya prinsip Kalau suami anda punya prinsip Lihat Selamanya tidak akan bertemu kan Kalau tidak bertemu Kenapa dipertahankan Satu Atau Anda punya prinsip Suami anda tidak punya prinsip Kira-kira bagaimana Suami akan ikut anda Untung anda dakwah maha kepada suami anda Nah ini yang kita inginkan Atau Anda tidak punya prinsip Suami anda tetap punya prinsip Mempertahankan apa yang ia yakini Siapa yang kebawa Anda kebawa Lihat Nggak ada alasan Kecuali anda punya prinsip Kalau setelah anda punya prinsip Dan anda coba Untuk membawa suami kepada anda Tadi yang pertama istri ya Masalah apa seperti tentang seorang wanita ya, wanita mm -hmm. yang bertanya. Mm -hmm. Jadi harus kita punya prinsip-prinsip akidah yang benar seperti ini dibawa ke majelis-majelis yang mulia, perdengarkan wa di FM jika Anda masih ada tiga orang itu masih ada di sini. Kalau dia tidak mau, lah ini ada batasannya. Mm -hmm. Jangan sok jadi pejuang. Pecu apa akidah itu akan tercuri begitu mudah. Tiba-tiba kita sudah korban kepada aqidah akidah di Sunnah Wal Jama'ah palsu. Jangan kita yang pentingkan kita hidup masing-masing. Oh tidak, hidup dalam rumah tangga itu tidak hanya kebersamaan di dalam urusan menu loh ya, hmm. tapi urusan akidah ini yang paling penting. Lain bagaimana? Ulama-ulama kita dicaci, orang tua kita dicaci. Mungkinkah kita bisa harmonis? Apalagi amalan kita kita dicaci, dikatakan alimit ah, ashairah adalah orang yang keluar dari Islam ashairah begini. Tanpa disadari kita itu dicaci Mungkinkah kita hidup mesra indah Dengan orang mencaci kita Ini adalah satu hal yang harus kita tegaskan Jadi ajarin sahabat anda itu punya prinsip Setelah punya prinsip Baru nanti mengajaknya dengan keindahan Tentu itu Misalnya suaminya disendekatkan kepada kebaikan Atau barangkali Dengan uh, dibawa ke tempat majelisnya para ulama atau uh, diajak konsultasi kepada ulama Tapi jangan konsultasi tentang permasalahannya Dengan permasalahan lain Tapi ulama dikasih tahu agar memberikan masukan yang halus <tuh> Bila hikmah Bisa saja dengan cara semacam itu Intinya sebagai seorang istri harus senantiasa ingin membawa suaminya kepada kemuliaan Tapi kalau sudah berusaha dengan cara yang baik Dengan berbagai cara yang indah Sesuai dengan hikmah Yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah <tuh> Kok masih belum bisa Maka setelah itu harus ada batasannya Jangan Anda mau jadi korban. Belum lagi anak Anda, Anda punya amanat besar di hadapan Allah. Kita punya amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak saja istri yang punya suami salah ya. Suami punya istri yang akidahnya, akidahnya beda. Akidahnya beda, jangan nentengin. Yang penting kan saya laki-laki ngatur. Mohon maaf, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup. Mohon maaf. Anak kita lima kecil-kecil kita mati. Ayo, akidah anak akidah istri kita beda, anak kita ikut siapa? Maka jangan sombonglah kita kalau dalam urusan pendidikan ini. Allah bisa menjabut nyawa kita sewaktu-waktu. Maka dari itu Ini memilih pasangan Sungguh luar biasa Penting Penting penting Jadi Tetap prinsip ada Tapi dia mengajak Kepada kebaikan Adalah tetap Gunakanlah akhlaknya Nabi Muhammad SAW Yaitu dengan keindahan Dengan kelembutan Bawalah orang itu Dengan keindahan Sehingga mereka Tidak terpaksa Agama tidak dengan paksaan Kalau agama dengan paksaan Dia tidak bisa istiqomah Akan cepat lelah jenuh Dan dia akan mudah Meninggalkan kebenaran Yang Tidak mereka senangi itu Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Tu apa kata ustaz Tu apa kata ustaz